Allah buktikan dalam salah satu ayatnya. Allahu Jalla wa Alaihi Wasallam berfirman, "Kul hal unabbiukum nunabbiukum bil aqsarina amala, al-ladzina sa'yuhum fil hayatil dunya, wahhum yahsabuna, annahum yuhsinuna sunnah." Allah buktikan dalam ayat ini. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, "Apakah kalian mau?" Aku beritakan Dengan Sesuatu dari amalan Yang paling merugikan Bil aksarina amala Amalan-amalan Yang membawa pada kerugian Seseorang beramal Tentu ada tujuannya kan Tujuannya Agar Ia mendekatkan diri kepada Allah agar Ibadah Dan amalan yang Ia lakukan itu Dinilai oleh Allah Kemudian Allah Membalasnya dengan balasan yang sempurna Di dunia Ataupun kelak di hari Akhirat, itu yang dia cari Keuntungan Namun Ternyata Tidak semua amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba... Ternyata membawa keuntungan padanya... Bahkan sebaliknya... Justru membawa pada kerugian... Membawa pada kerugian... Apakah kita ingin tahu... Bentuknya seperti apa? Apakah kita ingin tahu... Amalan seperti apa yang justru membawa pada kerugian... Kita tidak sedang membicarakan Perbuatan-perbuatan yang jelas kejelekannya Jelas keburukannya Kita sedang tidak membicarakan itu Tidak membicarakan mencuri Tidak membicarakan ribah Kita tidak membicarakan berzina Atau perbuatan dosa yang lainnya Riba Bukan itu yang sedang kita bicarakan Yang sedang kita bicarakan adalah Amalan yang dianggap merupakan amalan soleh Yang dianggap merupakan kebaikan. Sehingga ketika ia melakukannya berharap ganjaran dari Allah. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia cari. Ini yang sedang dibicarakan dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum annahum yuhsinuna sunah yaitu orang-orang yang salah jalannya keliru jalannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan keliru amalannya Allah tidak mengatakan keliru amalannya Allah berfirman dalam ayat ini Zalla sa'yuhum Keliru jalannya yang dia tempuh Dalam kehidupan dunia ini Artinya apa? Tidak semata-mata Sedang membicarakan suatu amalan Bisa jadi seseorang dia beramal dengan amalan yang benar. Dia beramal dengan amalan yang lurus, tapi bukan di jalan yang Allah tentukan, bukan pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Hu Jalalawala. Wahum yah sabuna an nahum yah sinuna Dalam kondisi mereka menganggap. Mengira Telah berbuat dengan Kebaikan yang terbaik Mereka menganggap kita sedang Beramal-amalan soleh Ini kebaikan, jalan yang mengantarkan Kepada surga, mendekatkan diri Kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa Mengangkat derajat Digolongkan termasuk orang yang Soleh Anggapan-anggapannya Ternyata salah Ternyata tidak demikian. Tidak sesuai apa yang dia sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini sebenarnya Allah Jalla wa di antara maknanya juga menerangkan tentang buruknya yang namanya azzan, prasangka. Ya, wahum yah sabun. Ya, yakni yadunun mengira, menyangka. Ketika seseorang beramal hanya berdasarkan pada prasangka, maka yang demikian ia terjatuh dalam salah satu dari dua kejelekan. Salah satu dari kedari dua kejelekan. Yang pertama. Seandainya Yang dia lakukan Itu benar amalannya Berdasarkan Prasangka Maka yang demikian Tidak ada baginya kebaikan Tidak ada baginya kebaikan Dan Allah tidak menilainya Dan Allah tidak menilainya sebagai kebaikan Ini kejelekan yang pertama Ya atau bisa jadi dia terjatuh pada kejelekan yang lebih jelek. Bisa jadi terjatuh pada kejelekan yang lebih jelek, yaitu memang salah perbuatannya. Barakallahu fiikum. Oleh karenanya, merupakan kewajiban seseorang dalam beramal itu didasarkan pada ilmu, pada pengetahuan tidak berdasarkan prasangka. Saya ingatkan kembali, ketika seorang beramal dengan prasangka, kalau dia benar, maka Allah pun tidak menilainya. Barakallahu fiqo. Seandainya itu benar, kenapa? Karena tidak berdasarkan ilmu. Barakallahu fiqo. Tidak berdasarkan di atas ilmu. Al ilmu qabla al qauli wal amal karena ilmu itu sebagai dasar sebelum ia berucap dan sebelum ia beramal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Azim ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wahai sekalian orang-orang yang beriman hendaknya kalian mentaati Allah dan mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ayat yang juga sering kita mendengar Ayat ini Menerangkan bahwa Amalan itu Tidak didasarkan pada Prasangka Tapi benar-benar di atas ilmu Atiullah wa atiur rasul Taatilah Allah Taatilah ta rasul Kalau berdasarkan prasangka Berarti bukan mentaati Allah Bukan mentaati rasul Bukan di atas ilmu Karena artinya taat kepada Allah Itu berarti ngerti dia Tahu Allah memerintahkan A Dia mentaati Ar Rasul alaihi salatu wassalam Memerintahkan B Dia mentaati Tahu dia Allah dan Rasulnya melarang dari yang C Dia tinggalkan Itu juga di atas ilmu Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Juga Telah menerangkan Satu hal Yang pasti terjadi Yang pasti terjadi Dari permasalahan kehidupan Setelah Allah perintahkan Ta'atilah Allah Ta'atilah Rasul Dan ta'atilah ulil amri Di antara kalian Penguasa kalian Kemudian Allah menerangkan satu hal yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Yaitu apa? Yaitu perselisihan. Perbedaan pendapat. Ini sesuatu yang pasti, tidak mungkin tidak. Lasna ala qalbin wahid. Kita tidak diciptakan dengan hati yang satu. Hati yang sama. Ya. Dalam pemilihan warna saja Orang bermacam-macam Si A senang warna merah Si B senang warna hitam Si C senang warna kuning Tidak ya. masalah warna dalam hal yang kecil Apalagi sesuatu yang sangat prinsip Maka Jalan sangat terbuka lebar untuk seseorang itu berbeda pendapat berselisih paham itu pasti oleh karenanya Allah azza wajalla juga menerangkan jika terjadi selisih paham di antara hamba-hambanya Allah berfirman melanjutkan ayat tadi fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi warasul dan jika kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada ar Rasul. Kembalikan hukumnya. Pemutus perkaranya adalah Allah subhanahuwataala dan Rasulnya Alaihi salatu wasallam. Yaitu diterangkan oleh para sahabat yaitu kepada kitabullah Al-Qur'an yang Allah turunkan dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebagai hakim sebagai pemutus perkara semua perselisihan yang terjadi di tengah manusia. Semua perselisihan yang terjadi di antara hamba-hambanya Akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhir Sekarang kita jujur Sekarang kita jujur Barakallahu fiikum Dalam kehidupan sehari-hari Bukankah Kita sering sekali Mendapati Dua orang yang bersilisi Dalam satu Amalan Kita tidak membahas urusan dunia Urusan dunia Barakallahu fikum punya porsi tersendiri Sekarang kita sedang Bahas urusan ibadah Urusan amalan yang dianggap Amalan soleh atau bukan amalan soleh Barakallahu fikum Muncul satu hal ya Satu perbuatan Si A Menganggap ini adalah Kebaikan Si B tidak menganggapnya sebagai kebaikan Barakallahu fikum Maka bagaimana cara Kita memutuskan Bahwa perkara ini baik Ataukah buruk Maka tentunya Tidak dikembalikan Pada argumentasi Pribadi Ya kalau menurut saya oh, Kalau menurut saya Tidak demikian tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wasalam barakallahu fi. Wa oleh karenanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan iyyakum wa ahlur ra'i. jauhilah oleh kalian orang-orang yang mendahulukan Rakyunya Mendahulukan argumentasi berpikirnya. Hati-hati kalian dijauhi. Barakallahu fiqo. Yang sepertinya menurut saya kalau ya, yang tidak didasarkan pada kitabullah dan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam. Barakallahu fiqo. Berapa banyak kata Umar bin Khattab orang yang ia menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi, wa alaihi, wa alaihi Wasallam. Ya, menghafal banyak hafalannya dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu dia lebih mendahulukan ra'yunya fadzallu wa kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu lalu ia pun tersesat dan menyesatkan ia sudah hafal ya ayat-ayat Al-Qur'an menghafalnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia juga menghafalnya tapi ia tutupi ia sembunyikan ia jauhkan dari orang-orang yang bisa mendengarnya dan ia memunculkan sebagian ayat atau memunculkan sebagian hadis yang bisa membuat orang itu ridha dengannya senang dengannya barakallahu fiikum dia hanya berani kalau membacakan ayat kalau ini ayat saya bacakan Diambil kesimpulannya Maka orang akan ridho dengan saya semuanya Barakallahu Yang muslim atau yang kafir ya, Seorang yang benar jalannya Atau yang salah jalannya Saya akan disenangi oleh manusia Kalau saya membacakan hadis ini Maka orang-orang akan senang kepada saya Tidak akan membenci saya Menganggap saya adalah orang yang lembut menganggap saya adalah orang yang mengerti keadaan manusia. Menganggap saya adalah orang yang bisa membimbing dan mengarahkan manusia dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang santun. Ia ya, sebutkan. Adapun ayat ataupun hadis yang sifatnya mengingkari perbuatan manusia. Yang sifatnya diingkari oleh umumnya manusia, ia khawatir untuk ia membacanya, ia sembunyikan, bukan menunda. Memang ia menyembunyikannya. Kenapa? Karena takut dia. Apa yang dia takutkan? Dia takut orang-orang lari darinya, pergi menjauh darinya. Ia tidak disenangi, ia dibenci. Yahthumuna al-ilma, ia menyembunyikan ilmu yang seharusnya ia terangkan. Yang seharusnya ia terangkan kepada manusia. Yang seharusnya yang dia cari adalah Ridhonya Allah Azza wa Jalla bukan keriduan manusia. Fadallu wa adallu. Maka orang seperti ini ia tersesat dan menyesatkan pula manusia lainnya. Iyad billah. Maka dakwah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian estafet dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin dan para sahabat yang bersamanya semuanya dilanjutkan oleh murid-muridnya mereka tabiin mereka mengusung dalam dakwahnya itu adalah pengajaran kepada manusia at tarbiyah Pendidikan bagi manusia ini adalah kesyirikan harus dijauhi, harus ditinggalkan. Ini merupakan perkara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah alaihissalam harus ditinggalkan. Ini perkara yang Allah perintahkan, yang diperintahkan pula oleh Rasulnya harus kita kerjakan. Laya khafun fil lahi lama Mereka tidak takut. Celaan orang yang mencela Karena Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fiqh Mereka tidak mencari keriduan manusia Benar-benar dakwahnya Itu dalam rangka Meninggikan kalimat Allah azza wa jalla Dan inilah yang dikatakan Sebagai dakwah ahlu wal jamaah Inilah dakwah yang diusung Oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam Dan para sahabatnya yang dikatakan sebagai ahlus sunnati wal jama'ah. Yang membawa pada kebaikan. Yang membawa pada perbaikan. tarbiyah bagi manusia. Maka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akan diketahui bagaimana akhlaknya. Kita akan dengan mudah. Menemui sekian banyak kisah-kisah perjalanan kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlu sunnah, begitulah jalan dakwahnya, begitulah jalan kehidupan mereka dalam mendakwahkan agama Islam ini, keberaniannya, kepahlawanannya, keadilannya, kejujurannya amanahnya dan sekian banyak kemuliaan-kemuliaan. Namun itu kemudian berganti generasi, muncul penyimpangan-penyimpangan dari manusia, muncul di sana kesesatan-kesesatan yang menyimpang dari jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Lalu menggambarkan bahwa dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dakwahnya para sahabat yaitu ahlu sunnah salafus salih dikatakan sebagai dakwah yang keras mereka adalah orang-orang yang mutasyadidun, yang terlalu keras dakwahnya mereka dianggap adalah orang-orang yang tidak mengerti keadaan manusia yang tidak mengerti perkembangan maka kita katakan subhanallahi amma yasifun maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan mereka menyifatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang keras para sahabatnya sebagai orang yang keras dan billah kita berlindung kepada Allah dari tuduhan-tuduhan jelek seperti ini maka kita katakan dakwahnya beliau dan para sahabatnya adalah dakwah yang bijak adalah dakwah yang adil. Adalah dakwah yang membawa pada kedamaian. Perdamaian. Di atas kitabullah Al-Quran. Dan sunnah nabinya s.a.w. Dan ini semestinya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di antara yang kita pesankan di akhir pertemuan pada malam hari ini. Saya nasihatkan usi nafs juwaiyah, kami tafolloh. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang telah mempelajari Al-Quran, menghafalnya, bagi yang telah menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempelajarinya, saya wasiatkan kepada saya pribadi dan semua yang mendengar untuk jujur dalam berdakwah dalam mengajak manusia ini jalan kebenaran dakwah ini bukan dakwah yang berhenti pada seorang ustadz atau pada seorang syaikh bukan dakwah ini adalah dakwah yang bersambung rantainya jangan pernah memutus Rantai dari dakwah ini Hanya kepada seorang ustadz Atau kepada seorang syaif Jangan Sebelum kita lahir Dakwah ini sudah ada Kita hanya melanjutkan Maka jangan kita memutus Dakwah ini dari bimbingan Para ulama Yang mendahului kita Dari dakwah yang mulia ini Bimbingan-bimbingan mereka Arahan-arahan mereka para masyaih, para ulama yang mengusung dakwah alus sunnati wal jamaah maka dari situlah kemudian kita mengenali Al-Quran dan sunnah maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meridhai apa yang kita amalkan dan menuntun kita di jalan kebaikan dan menjauhkan kita dari kesesatan Wallahu ta'ala alam biswab kembali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Takmir masjid dan semua jamaah yang telah berkenan dan memperkenankan saya Duduk di majlis ini Jika ada kesalahan Ini datang yang dari saya Dan mungkin tentunya juga datang dari bisikan syaitan Semoga Allah mengampuni saya Dan mengampuni semua jamaah Dan semoga Allah Azza wa Jalla Menjadikan kita sebagai orang-orang yang salih Dan mengampuni dosa-dosa kita Wallahu ta'ala mbiswa Subhanahu wa bihamdika syahadu Alla ilahi la'an ta'astagfiru wa atubu la'i